apa komentar anda? Inilah b i s n i s m e n Opinion memberi kesempatan kepada anda untuk berinteraksi melalui enam tiga tiga sembilan satu enam puluh enam tiga tiga sembilan satu enam puluh operasi parkir liar sudah digencarkan aparat bisuk mulai menggembok dan menilang kendaraan yang parkir sembarangan di sisi lain saat ini Jakarta kekurangan a r e a parkir sehingga bisa jadi orang tidak menemukan tempat parkir. Apa komentar anda? enam tiga tiga sembilan satu enam puluh kami buka untuk anda bapak Andreas selamat sore selamat sore bu ya silakan bapak Andreas ya ini saya setuju benar apa n i rencananya karena b e k a l i pengusaha buka r uko buka u p i d a menyediakan tempat parkir dia pakai badan jalan jadi saya sangat setuju bu amatinakan d pemerintah bu、mm -hmm. biarin pengusaha-pengusaha itu jadi kalau dia mau buka usaha dia juga harus Sedian juga lahan parkir. Kita nggak bisa semuanya sediain sama pemerintah lah. Itu memang saya setuju bu. Oke.、Okay. Bu pemerintah jalan terus bu itu. Saya setuju bu. Baik, terima kasih. Bapak Andi. Ya selamat sore. Silahkan、sarai. Pak Andi. Selamat sore. Ya selamat sore silahkan Pak. Ya sebenarnya nggak bisa disalahin pengusahaannya seperti bapak yang barusan. Ada penyalagunaan h gedung yang harusnya parkir dibuat ruko gimana? Seperti di, di, di gelodok gitu bu. i n i a d a h t a t a s itu mestinya kan ada kamuasalan selahan itu. Peruntukannya untuk lahan parkir udah jadi, jadi ruko itu gimana bu? Jadi jangan hanya masyarakat yang ditekankan aparat n y a yang menyalahgunakan wewenang itu bagaimana tuh、hmm. penyalahgunaan lahan yang seharusnya untuk parkir.、Ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak r u d y Silahkan ya. Pak. Gemboknya banyak apa enggak? Kalau gemboknya kurang nih percuma aja.、Hmm. Oke、okay, itu aja. <laughs> y a silahkan Komentar Anda kami tunggu masih di b i s n i s s m a n Opinion Lain telepon yang kami buka adalah 633 9160 Silahkan sampaikan opini Anda Operasi parkir liar sudah digencarkan Aparat di sub mulai menggembok dan menilang kendaraan yang parkir sembarangan Di sisi lain saat ini Jakarta kekurangan area parkir Sehingga bisa jadi orang tidak menemukan tempat parkir Apa komentar Anda? Bisismen Opinion mengundang Anda untuk sharing bersama kami dengan menyampaikannya melalui 633-9160. Ya, Bapak Ludi, silahkan Mbak Ludi. Ya, Ini menjadi ajang a pungli a namanya p dan p e n g u t a n terbaru,、ya. jadi、hmm. tidak ada peraturan istilahnya yang menjadi solusi, tapi menjadi pungli baru, jadi adanya korupsi baru itu a j a Ya, baik terima kasih Bapak Hartojo ya, sore, Bu. Silahkan Mbak Sama-sama Bapak tadi Ini hanya buat objek baru buat b i n a Itu aja Bu、hmm, Ya baik terima kasih banyak Anda mitra bisnis Yang sudah bergabung bersama kami pada Bisnismen Opinion Sore hari ini untuk Anda yang belum bisa masuk Jangan khawatir ya nanti kami akan Membuka kembali forum yang sama Jadi pastikan p pas a FM senantiasa Menjadi pilihan Anda